Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta Dari jauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wamin sayyidatii amalina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ma'afidinillahu falahudin dalal. Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa minyudilhu falahadial dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la shari'ikalah. Washeru Anna Muhammad dan Abu Wara'ul, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Kal Allah Taala, Allah menyenatkan kita dalam kitabnya, Ya ayuhal الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. manusia, heis orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Dan janganlah kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah Ta'ala, Ya yuhannas uttaqu rabbakum alladhi khalakakum min nafsim wahidah, wa, wa khalakaminha zawjah, wa batha minhum marijalan kathiran wa nisa'ah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum rahima. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatunya iaitu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepadanya dan jagalah hubungan silaturahim. sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga kata Allah ta'ala ya'il ladina amanu taqullaha wa'ulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa wa'ifir lakum danubakum wa mayuti'in laha wa rasulahu fakadfaza fawdana a'zima". hai sekalian orang-orang yang beriman sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya dan senantiasa ucapkan kalimat-kalimat yang benar niscaya ia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd fa inna asraqal hadithi kitabullah kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka terutama ibadah adalah kitabullah Al-Qur'an Wahar hadiah-hadiah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik petunjuk yang merincikan dan melengkapi Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan as-Sunnah. Keduanya rujukan umat Islam dalam segala jenis kehidupan, terutama dalam ibadah. Wsharul muri makhdat Ta'uhan dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Fainna kullu Muhammadin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun walala dan perbuatan baru itu pasti akan membawa pelakunya pada kegelapan dan kesesatan, wa dirun dinan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku iman rahimani rahimakumullah. Tema kita pagi ini semoga Allah berkahi ke depan adalah saudaraku inilah rahasia rezekimu. Saya tentunya di awal pembukaan ini memohon kepada Allah Azza wa Jal agar mengikhlaskan niat kita Dan juga saya berharap jemaah membantu saya mendoakan mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan ini Bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada hadirin Serta mudah-mudahan bisa dirilis dalam bentuk buku Kerana insya Allah dalam waktu dekat saya akan perbitkan dalam bentuk buku Membahas masalah rezeki saudara banyak orang mengurung istilah rezeki ini di makanan, minuman, kendaraan, rumah, sebatas itu saja Padahal rezeki itu diberikan definisi oleh para ulama adalah Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan di dunia Masuk di dalamnya manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi rezeki itu luar biasa luasnya, bukan hanya sekedar berputar di kebutuhan yang selama ini banyak orang kita atau banyak orang di antara kita memahaminya. Dia hanya menganggap rezeki dan bahkan mengucapkan alhamdulillah kalau kenyang dari makanan, kalau punya baju, kalau punya rumah. Kalau punya materi, jabatan Dia tidak paham bahwasanya rezeki itu Masuk dalam segala sesuatunya Pohon-pohon Di sekitar kita Yang terus saja Gugur daunnya yang satu, keluar daunnya yang lain Buahnya Selesai musim, buah yang satu, keluar Buah yang lain Udara oksigen yang tidak terhingga Jumlahnya Dihirup gratis oleh seluruh makhluk adalah rezeki yang tidak terhingga yang tidak terhingga kita masih bisa hidup dengan lapar sampai seminggu bahkan mungkin sebulan tetapi tanpa oksigen kita tidak bisa hidup walaupun cuma sesaat oksigen jauh lebih besar dalam bentuk rezeki daripada makanan dan minuman tapi apakah pernah kita mensyukuri oksigen itu? bukankah seseorang di antara kita Melihat ada beberapa kaum muslimin yang sakit Pada saat mereka sesak nafas Dan butuh oksigen Karena tidak bisa dihirup secara langsung Ada permasalahan di jaringan pernapasannya Dia harus membayar tabung oksigen Apakah anda sudah pernah berpikir Berapa harga tabung oksigen itu? Sekarang dalam kondisi kita sehat Tanpa butuh energi khusus Tanpa butuh meluangkan waktu khusus Hidung kita terus saja menangkap Oksigen tersebut Dan tidak ada batasnya Tidak ada hisapnya Tidak ada nilai, tidak ada bayaran Mata kita Menangkap cahaya Yang tidak terhingga Karena kalau tanpa cahaya Tidak akan pernah kita bisa melihat Berapa banyak Cahaya yang ada Di alam semesta ini Sehingga seluruh makhluk ini Bisa menjalankan roda kehidupannya Suara, tanpa suara, kuping kita tidak akan berfungsi. Begitu pula dengan energi, rasa dan perasaan di dalam tubuh kita, semuanya rezeki. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa, kita tidak tahu kapan kita lapar, kita tidak tahu kapan kita kenyang, kita tidak tahu kapan kita haus. Kita enggak tahu kapan kita sudah hilang dahaganya. Kita enggak tahu kapan kita capek. Dan kita tidak tahu kapan capek itu sudah hilang. Kita enggak pernah tahu kapan kita butuh buang air besar dan buang air kecil. Azzakumullahi. Semoga Allah muliakan Anda semua. ini dianjurkan, diucapkan doa ini kalau menyebutkan sesuatu tempat yang kurang baik. Seperti tempat buang hajat tadi. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa itu. Dan juga selesai menyelesaikan hajat ini, tidak ada rasa kita mungkin bisa meninggal di tempat, saudara Kita tidak tahu kapan kita lapar, sehingga mengisi nutrisi tubuh yang dibutuhkan. Kita tidak tahu kapan kita haus, kita tidak tahu kapan harus kita keluarkan kotoran dari tubuh kita karena tidak punya rasa. Kata ulama, ini semua adalah rezeki-rezeki dasar. Sebelum makanan, sebelum minuman, sebelum kendaraan, sebelum pakaian, sebelum kebutuhan-kebutuhan dasar itu, Karena ini perangkat-perangkat dasarnya yang memang harus ya, ada sehingga rezeki-rezeki yang lainnya akan bisa berfungsi. Ya. Tidak akan berfungsi makanan kalau kita tidak punya rasa lapar. Tidak akan berfungsi minuman kalau kita tidak punya rasa haus. Tidak akan berfungsi ya, nikmatnya kita menghilangkan letih pada saat sudah kerja seharian penuh kalau tanpa capek. Dan seterusnya. Maka rezeki itu definisinya jauh lebih luas dari apa yang selama ini difahami oleh kaum Muslimin. Jadi sekali lagi rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan dunia. Dan memang di sini ulama hanya membatasi dengan dunia, karena memang di dunia ini rezeki itu punya batas punya ajal. Kita tidak membahas rezeki di akhirat karena itu sudah tidak ada lagi batasnya. Itu sudah tidak ada lagi batasnya. Di akhirat, seseorang mukmin masuk ke dalam surga, dia bisa makan sebanyak mungkin tanpa punya rasa kenyang. Dia bisa menikmati makanan apapun tanpa harus ada rasa lapar. Dia tidak butuh lagi buang air besar dan buang air kecil. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan ahli surga tidak butuh lagi, tidak ada lagi bagi mereka sakit. Tidak ada buah air besar dan buah air kecil. Makanan dan minuman yang mereka makan akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka dalam bentuk ringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada masa muda, nggak ada masa tua, maksudnya tidak ada masa anak-anak dan tidak ada masa tua. Semuanya berumur 33 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ini jadi memang kita berbicara doang lingkup rezeki yang di dunia yang sifatnya memang ada syarat-syarat khusus dan ada batas waktu tertentu pemberi rezeki ini Saudaraku, yang menyiapkan seluruh kebutuhan bukan cuma kita segala sesuatunya tidak terkecuali manusia, jin seluruh miliaran hewan-hewan yang ada dan juga dan juga tumbuh-tumbuhan itu hanya satu Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala penciptanya, kemudian pengasok Allah yang menyiapkannya dan stoknya Allah tidak pernah habis. Selalu saja ada. Bahkan para ilmuwan mengadakan penelitian sederhana sebenarnya tapi efeknya besar. Kepada rasa syukur kita Sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebagian ilmuwan mengadakan penelitian Tidak pernah ditemukan Di pasar manapun Di muka bumi Satu hari sayur tidak ada Selalu saja sayur ada Padahal sayur itu selalu dimakan oleh manusia Ini bukan masalah keterampilan Dan keahlian para petani Tetapi ada pengasok Yang tidak pernah Habis stoknya Walaupun antum sudah letakkan bibit yang sangat hebat, tanahnya sudah disiramin dengan luar biasa. Banyaknya mungkin sampai becek kalau Allah tidak mau membuat tumbuh, maka tidak akan tumbuh. Sebagaimana kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Qurannya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua itu. Diadakan survei, belum pernah dalam satu tahun perputaran kehidupan manusia, tidak ada buah sama sekali. Kalau buah ini habis, maka akan muncul buah yang lain. Tidak pernah berhenti. Sayangnya banyak orang di antara kita hanya mengatakan, oh, musim mangga sudah habis. Sekarang keluar musim nanas atau durian. Oh, setelah itu musim ini lagi. Kita tidak coba mengambil pelajaran. Siapa yang mengatur musim itu dan siapa yang mengatur buah ini, daunnya seperti ini, buahnya seperti ini, rasanya seperti ini? Kita musim mentadburi semua itu. Bahkan survei terakhir, para ilmuwan mengadakan penelitian tentang hewan yang kita kenal dengan ayam. Jumlah manusia sekarang populasinya, saudaraku, 7,3 miliar jumlahnya manusia sekarang. Dan para ilmuwan mengadakan penelitian di jenis hewan ayam yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di muka bumi ini, jumlahnya bisa 5-6 kali lipat dari jumlah manusia. Tapi tidak pernah habis Sementara yang disembelih setiap hari miliaran ekor. Apakah ini keberhasilan yang kita bahasakan secara manusiawi dari para peternak? Demi Allah bukan, saudaraku. Tapi ada pemasoknya, ada penciptanya yang membuat ayam-ayam itu bisa berkembang biak. Dan akhirnya memenuhi seluruh kebutuhan. Bukankah banyak manusia yang mengeluh dengan air hujan? Mereka menganggap kalau hujan mungkin sekarang kemarau. Tapi pada saat musim hujan... Dua tiga hari aja hujan nonstop turun mereka sudah mengeluh. Mereka lupa Saudaraku, bahwasanya air-air hujan itu sebenarnya secara ilmiah seperti sekarang musim kemarau, panas terik matahari ini akan menarik semua air umumnya yang ada di muka bumi ini dengan kadar tertentu, kemudian dia menguap ke atas dan tertampung di awan-awan. Dan nanti dengan izin penciptanya Allah Azza wa Jal, setelah awan itu penuh, maka Allah Azza wa Jal turunkan kembali air hujan itu. Apa fungsinya awan? Memfilter kembali air-air yang sudah dipakai oleh makhluk, air yang sudah berubah warna, berubah rasa. Ditarik semua oleh Allah Azza wa Jal dengan hikmah ilahiyah. Tentu di sini yang tertarik, baik itu yang kotor ataupun yang bersih. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tertampung di awan kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi steril lagi. Ikhwad dan Ikhwanahkuat sini yang punya bisnis air isi ulang pasti lihat bagaimana ada tabung-tabung filter. Awan fungsinya seperti itu, saudaraku. Tapi ini secara ilahiah. Maka setelah bersih di filter dalam hitungan beberapa saat saja diturunkan oleh Allah Azza Jalal dan tanpa hisab tidak ada batasnya turun hujan tersebut nonstop dengan waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Karena kalau tidak ada air maka tidak akan pernah bisa hidup. Kata Allah Azza wajalla dalam Al-Qur'an, "A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ja Anna minal ma'i kullu syai'in Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya hidup. Yang membuat banjir bukan karena hujan turun, Saudaraku, tapi tangan-tangan tanda kutip nakalnya manusia yang menutup saluran-saluran air yang mestinya bisa tertampung yang Allah sudah buat bak-bak alami ya di laut dan sungai yang menampung air yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh makhluk kemudian digunakan oleh makhluk-makhluk sebagai stok yang akhirnya pada saat mereka kehabisan air di rumah mereka, mereka bisa ke sungai mereka bisa mengambil hewan-hewan yang di air lautan bisa hidup dan seterusnya ini luar biasa bagaimana penyiap dan pencipta Segala kebutuhan ini adalah Allah Azzawaj. Allah sebutkan hal tersebut di dalam surah al zariyat Ini dalil yang pertama. Surah al zariyat surah nomor 51. Ayatnya 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirrizqin wama uridu minhum an Inna Allahu huwa razzaku thul huwati al-matin Kata Allah Azza wa Jal, aku tidak menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mengabdi kepada aku Kata para ulama tafsir, selain jin dan manusia, itu sudah bertugas Sudah patuh kepada Allah Azza wa Jal Jin dan manusia, Allah berikan cobaan Mereka masih bisa tergoda dengan hal-hal yang buruk dan bisa mengerjakan hal-hal yang baik Kata Allah Dia berluakum ayum Dia amala agar menguji kalian siapa yang mau mengerjakan sesuatu yang baik. Lalu kata Allah S.W.T. Saya tidak pernah meminta balasan rezeki. Saya berikan udara, saya tidak butuh udara itu. Saya berikan air, saya tidak butuh air itu. Saya berikan kalian makan, saya tidak butuh makanan itu. Allah Azza Wajalla tidak butuh itu. Kita lihat raja-raja dunia yang sifatnya manusia kalau dia memberikan sesuatu kepada masyarakatnya dia membutuhkan hal yang sama dia memberikan makanan misalnya dia juga butuh makan dia memberikan minum, fasilitas air dia juga memakai fasilitas air itu dia memberikan pakaian, dia juga membutuhkan pakaian itu semua kata Allah, Allah tidak butuh Allah mengatakan Ma uridu min rizq. saya tidak butuh rezeki dari mereka wa ma uridu minhu an saya tidak butuh diberikan makan oleh mereka lalu Allah menjelaskan kalimat rahasianya innallaha huwa ar-razzaqul matin ini rahasian ketahuilah sadarilah pastikanlah karena inna dalam bahasa Arab namanya harfu ta'kid sesuatu yang memastikan ya, Bahwasannya yang datang setelahnya berita penting dan pasti sesungguhnya Allah lah satu-satunya Razzaq. Razzaq ini di dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu orang atau sosok, bukan orang. Nah, sosok yang selalu menyiapkan, menciptakan kebutuhan, menyiapkannya, itu kan, yang tidak pernah habis stoknya. Tidak pernah berhenti. Apapun yang kita butuhkan Sesuai dengan keinginan dia selama ajal belum datang Semua dipenuhi Semua dipenuhi Itu dengan istilah razzaq Kalau kita mengatakan dengan satu Razik Kalau kita bicara subtansial kehidupan Misal ada seseorang diantara kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jawa Sehat Kalau kita bicara masalah subtansial Kesehatan saja Kita bisa mengatakan Allahu raziki Allah yang memberikan saya ya, Rizki ini Maksudnya satu substansial kita gunakan satu ini. Tapi kalau kita berbicara global seluruh nikmat yang tidak pernah berhenti kita mengatakan Allahul Rizq. Allah itu pemberi rezeki. Dan Allah tambahkan lagi Zulkuwatil Matim sebaik-baik tempat untuk bersandar. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi saw. Man lam yadu Allah yadzab ali. Siapa yang tidak memohon kepada Allah Malah Allah murka padanya Dalam pepatah bahasa Arab Pada saat menjemulkan hadis ini Para pujangga syair Muslim mengatakan Mintalah Janganlah kau minta kepada manusia Yang kalau kau minta padanya Dia akan marah Sekali kita minta Bantuan dikasih dua kali, tiga kali Sepuluh kali Dia akan marah nanti Ini orang ngapain bolak-balik Bolak-balik tapi kata pepatah bahasa Arab ini, mintalah kepada zat Allah Azza wa Jal, yang justru kalau kau tidak minta, dia akan marah padamu. Justru harus kita tamak terhadap rahmat Allah. Sudah sehat, minta kesehatan. Sampai ulama' membahas dalam bab khusus doa. Dan ini teman-teman bisa nonton, ada ceramah saya di web, di www.khalidbasal.com atau juga bisa di Youtube, judulnya dasyatnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Ulama mengatakan, lebih tepat dan lebih besar pahalanya bila seseorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dipertahankan sebuah nikmat dan ditambah daripada pada saat nikmat itu sudah diangkat baru dia mohon dikembalikan. Jadi misal, pada saat kita lagi sehat, lebih besar pahalanya antum mengatakan ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini itu lebih tepat, lebih besar dibandingkan kalau sudah sakit baru bilang ya Allah sembuhin saya artinya Allah Azza wa Jal memang mau supaya kita ngerengek dan manja dan memang Allah Azza wa Jal sangat memanjakan kita sangat memanjakan manusia ini luar biasa dimanjakan apapun disediakan, apa kebutuhan antum yang belum disiapkan oleh Allah SWT sampai pernah ada yang mengatakan kepada saya Ustaz saya miskin sekali gak punya pekerjaan Gak punya simpanan uang Banyak kekurangan-kekurangan Saya bilang Antum kaya kok Kok bisa Ustaz bilang kaya Saya bilang di diri Antum ini Karena saya tangkap dia menilai rezeki itu dari duit saja Saya tangkapnya orang ini menilai dari uang saja Maka saya masuk ke alam pikiran dia Saya mengatakan Kamu ini sangat kaya sebenarnya Anda ini sangat kaya Mau bukti dia bilang iya Ustaz kalau seandainya saya bilang, ada seseorang yang mau membeli. Alhamdulillah, jari-jarinya semua utuh. Matanya utuh. telinganya utuh. Semua, Masya Allah, kulitnya bagus, rambutnya bagus. Enggak ada masalah di tubuhnya. Saya bilang, kalau ada satu orang datang mau beli jempol antum ini dengan 5 miliar. Mau jual gak? Potong. Diambil sama dia, dibayar 5 miliar. Mau gak? Enggak nah, mau, sir. Loh, kenapa enggak mau? 5 miliar. Dia bilang, saya gak mau, berarti jempol saya gak ada, kesakitan Saya bilang, kalau begitu Antum punya satu jempol ini 5 miliar jumlahnya Coba kali 5, kali 10 jari Kuping Mau gak dipotong satu kupingnya Dikasih 10 miliar Gak mau, orang gak mau Kalau dia sehat ya, kalau gak sehat Mungkin dia mau, Allah wa'ala Tapi kalau orang masih normal, dia gak mau Untuk apa, gak ada kuping saya satu Matanya dicungkil dua-duanya kasih uang 5 miliar. Namanya. Ternyata nikmatnya Allah Azza wa besar. Makanya saya bilang ikhwani, dari awal tadi definisi penting. Jangan kurung rezeki itu hanya di makanan, minuman, pakaian dan kendaraan. Ini keliru ini. Terlalu besar nikmatnya Allah pada diri kita, terlalu besar. Kalau kita peka mau melihat luar biasa, riwayat Bukhari dikatakan ada seseorang dari bani Israel menyembah Allah selama 500 tahun, 500 tahun menyembah Allah Azza Jalal. Ini tak main-main. Di sebuah pulau enggak ada kemaksiatannya 500 tahun. Pada saat dia meninggal, pada saat dia meninggal dunia, maka kata Nabi saw orang ini bertemu dengan Allah Azza Jalal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikat, masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini bilang, amalku ya Allah. 500 tahun, sholat, puasa, ibadah, tidak pernah ada maksiat di Pulau Siniyan. 500 tahun Allah kasih umur. Kata Allah swt dengan rahmatku, dia bilang amalku ya Allah, tiga kali Allah ulangi dengan rahmatku dia mengatakan amalku ya Allah tetap ngotot. Maka kata Allah azza jalla ambil seluruh amalnya hambaku ini timbang dengan nikmat-mata yang Aku kasih waktu ditaruh di pimbangan ikhwani tiba-tiba nikmat mata saja itu sudah jauh lebih berat daripada seluruh amal yang dia kerjakan nikmat mata belum nikmat yang lain belum nikmat, terlalu banyak nikmatnya Allah Azza wa yang tidak terhitung gitu kan? maka kita harus peka dalam memahami apapun yang berhubungan dengan rezeki, tentu dengan ilmu yang benar sebagaimana insya Allah, saya berdoa kepada Allah Azza wa agar memberikan pemahaman yang jelas bagi kita semua dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini Ada seseorang dosen di Ummul Qura Beliau pernah bercerita Saya dengarkan di kasetnya Kemudian saya jadikan sebagai tambahan informasi Dalam berhubungan surah Zariyad ini Dia bilang saya lagi jalan Di jalan sama salah satu teman saya Temannya kebetulan pengusaha Lalu kemudian beliau bilang teman saya berkata Syekh Ajarkan kepada saya doa Yang kalau saya baca Allah selalu Menambah terus rezeki saya Kata syekh ini Tidak terlintas apapun di benak saya Kecuali surat zaryat Ayat 56 sampai 58 tadi Dia bilang saya sarankan engkau lakukan Selalu ucapkan Ayat Al-Quran Wa jinna wal insa illa liya'budun Ma'uriydu minum min rezqum, ma'uriydu minum ayat imun. Inna Allah wa Rasakudulkuwatilmatin. Iklarkan kalimat itu dalam doamu. Inna Allah wa Rasakudulkuwatilmatin. Urzukni. Wahzat yang maha pencipta, ya segala kebutuhan yang tidak pernah habis stoknya, yang selalu mengawasi dan memberikan kebutuhan makhluknya, sebaik-baik tempat bersandar berikanlah rezeki kepada aku. Kata syekh ini sebulan kemudian saya ditelepon oleh orang ini lalu kemudian dia berkata Jazakallahur Sheikh setelah aku amalkan doa ini sebulan Allah Azza wa Jal Razzaq Dhulquatin Matin memberikan kepadaku satu juta rial dia mengatakan begitu dia usahanya berhasil gitu. tapi ini sedikit tambahan berhubungan dengan ayat tadi jadi kita bisa menggunakan tentu bertawassul dengan Asma'il Husna Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi an-nashrani wa lillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Jadi kita dianjurkan mengucapkan itu. Dalil yang lain, yang kedua menjelaskan tentang Allah Azza wa satu-satunya pengiat daripada rezeki kita ini. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayatnya ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan ini ikhwani dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi ayam. Biji yang dilempar di tanah menjadi pohon. Sperma dan sel telur yang lebih halus daripada debu Menjadi manusia kayak kita Bisa ngomong, bisa bicara, bisa lari, bisa marah, bisa senang Lalu dialah yang memberikan kalian rezeki Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian Dia ciptakan dan dia penuhi kebutuhan kalian Mata butuh cahaya, diciptakan cahaya Tidak ada batasnya Telinga butuh suara, diciptakan suara Hidung butuh oksigen, diciptakan oksigen Lidah kita bisa mengecap Diciptakan beragam macam rasa Yang, yang pedas, yang asin, yang manis ya. Yang gurih ya. Semuanya Diciptakan dan lidah kita bisa membedakan Seketika mana rasa manis, mana rasa pedas, mana rasa semua Dan itu cuma sepotong daging kecil Renungin dengan urat-urat salaf yang peka, yang peka, Hidung kita bisa membedakan mana bau busuk, bau wangi dalam seketika Ini semua luar biasa rezekinya Allah Azza wa Bibir kita membutuhkan ucapan, suara dari dalam Maka dikeluarkan dari kerongkongan kita Tangan kita ya, bisa menjamak, kita bisa melangkah Dimudahkan oleh Allah Azza wa Dengan kadar-kadarnya semua dia memenuhi kebutuhan kalian Lalu dikatakan Dan dia yang mematikan kalian Serta dia yang juga yang menghidupkan kalian Membuat kalian bisa bergerak hidup ini Dan yang membuat nanti kalian mati hanya dia Kata Allah Hal min ikum mayyaf alu min min Ada enggak yang kalian seru selain Allah Pohonkah oh, dianggap ramad jimatkah Gunungkah Syaitankah Apa ajalah yang kalian seru selain Allah yang kalian sekutukan dengan Allah, yang bisa melakukan itu buat kalian, bisa memfungsikan mata kalian, bisa menyiapkan cahaya, bisa menerbitkan matahari, bisa menyiapkan asapan suara, bisa menyiapkan oksigen tanpa batas, adakah yang bisa lakukan itu? Kata Allah, subhanahu wa ta taala amma yusrikuin, maha suci dan maha tinggi Allah terhadap yang mereka sekutukan. Semua selain Allah, ikhwanir an adalah makhluk seperti kita. Kita sama dengan angin, air, api, langit, bumi, apa saja. Malaikat, jin, tubuh-tubuhan hewan, sama sebagai makhluk, cuma beda fungsi. Jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada makhluk tersebut. Lunungnya hadis Qudsi Riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda Allah Azza Jalall berfirman, Wahai anak Adam, kalau engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka Aku akan menjadi pencukup bagimu. Dan wahai anak Adam, kalau engkau menggantungkan nasibmu pada makhluk, aku akan membiarkan kau dengan keadaanmu. Dikasih nggak dikasih terserah. Ikhwani, sebelum memulai pekerjaan, mulai dengan doa kepada Allah Azza Wajalla. Jangan malah ditunda. Bukankah kita kalau mau makan disuruh berdoa dulu, mau minum berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu? Selalu kan begitu. Kita subhanallah kalau ke dokter Dokter dulu, doanya nomor 30 Nanti kalau sudah tidak sembuh Baru angkat tangan ke langit, minta kepada Allah Sebelum ke dokter berdoa Ya Allah, jadikan dokter ini penyebab Saya sembuh, sembuh tuh insyaallah Ada orang gak 10 tahun gak sembuh-sembuh Apa masalahnya? Karena tidak menggantungkan dirinya pada Allah Azza Menggantungkan diri pada dokter Dokter saya belum sembuh ya Tepun lagi ada obat lain gak? Konsultasi sama dokter spesialis yang lain sampai ke luar negeri Gimana bisa sembuh nih? Pencipta kamu, Allah. Pencipta penyakit itu, Allah. Pencipta kesembuhannya, Allah. La ilaha illallah. Nggak ada yang lain. Yang ciptakan kita, Allah. Yang ciptakan lapar kita, Allah. Yang ciptakan penghilang lapar itu, Allah. Nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Maka hadisku sini mulia sekali. Dalam hadisku kutsi yang lain, Allah Azza wa Jal juga berfirman, Wahai anak Adam, Kalau seandainya, Engkau meyakini, ada kerajaanku, maka kamu tidak usah takut dengan raja siapapun di dunia, karena kerajaanku tidak akan pernah hilang. Usah takut, raja siapapun. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud yang bisa menebas lehernya siapsa, tidak takut. Tiada yang, yang takut KataNah kata Allah swt wahai anak Adam, kalau seandainya Aku menentukan rezkimu. Dan kamu ridha dengan itu Selalu bilang Alhamdulillah Kamu ridha dengan itu Aku akan jadikan Rezki itu mencukupi bagimu Dan kalau seandainya Rezki itu kau tidak terima Kau tidak ridha Gerutuh Selalu kurang saja hidupnya dianggap Selalu saja sangka buruk dengan Allah Kata Allah SWT Aku akan sempitkan dunia di hadapanmu Dan tidak akan datang kepadamu Rezki kecuali yang sudah aku catatkan tetap yang sudah aku tentukan kadarnya itu sampai kepada kepadamu, yang lain tidak ada ini hadis yang agung nih dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Nabi SAW bersabda juga Allah SWT berfirman, wahai ya, hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kevaliman untuk diriku, maka aku jadikan itu haram diantara kalian gak boleh saling mengambil haknya orang lain sudah ditentukan semuanya kok, haknya Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hamba-hambaku jin dan manusia semua tidak terkecuali. Kalau seandainya kalian semua beriman dengan iman yang satu, kata para ulama hadir, seperti iman Nabi Muhammad SAW. Semua kita ini, semua jin, semua manusia, tingkat imannya imannya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, tidak ada kufur tingkat yang luar biasa. Kata-kata Nabi SAW. Allah berfirman itu tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaanku tidak ada pengaruhnya kalau kalian semuanya beriman, tidak berpengaruh buat saya, kata Allah dan wahai an-raambaku manusia dan jin kalau seandainya kalian semua kufur dengan kufur yang satu, kata ulama hadith ini penjabarannya, kalau kufurnya seperti fir'aun, yang paling kufur kepada Allah, mengaku Tuhan, semuanya jin, semuanya manusia, miliaran jumlahnya, kata Allah tidak akan mengurangi Sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semua berkumpul di sebuah lembah yang luas, kemudian masing-masing minta hajatnya, semua minta apa yang dia mau, apa saja, semua, dan saya kasih masing-masing tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, nah, jarum itu, maka tidak akan mengurangi sedikit pun. Jadi kita harus rungin semua ini ikhwan. Allah Azza wa memberi rezeki. Jangan pernah menggantungkan nasib pada makhluk. Gantungkan nasib kepada Allah Azza wa Kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan, maka yakinlah. Kalau bukan dosa penghambatnya, berarti Allah Azza wa belum tentukan sebagai bagian dari kita. Saya ingin berikan gambaran dulu. Rezeki itu ibaratnya, ini kalau contoh saya pribadi, supaya mudah dipahamin. Rezeki itu, di dalam buku yang saya tulis insya Allah ini, saya membagi rezeki yang saya namakan rezeki yang mutlak dan rezeki yang ikhtiar. Agar mudah dipahami saja. Ini metode penulisan. Rezeki itu saya berikan contoh seperti sebuah pohon. Pohon ini ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini dan bergelantungan siapa saja beriman atau tidak beriman. Beriman atau kafir sama saja akan mendapatkan bisa mendapatkan Allah azza wajalla tidak membeda-bedakan yang kafir bisa dapat mobil bisa makan bisa bernafas karena memang ini dunia dan orang-orang kafir adalah ajang dakwanya orang yang beriman untuk diperbaikin begitulah Allah buat permainan kehidupan ini gitu maka kita harus tahu di sini semua bisa mendapatkan yang berjatuhan itu itu bahasa saya rezeki yang mutlak. Artinya akan sampai ke antum antum berusaha atau tidak. Di sini rezeki yang berjatuhan ini seperti misal oksigen yang kita hirup selama kita hidup, cahaya yang kita tangkap oleh mata, suara ditangkap oleh kuping, fungsi-fungsi anggota tubuh kita rasa tadi dan perasaan. Kemudian kadang-kadang seperti gelas minuman ini, saya tidak pernah pesan dengan panitia, tapi disiapkan oleh teman-teman jazakumullah -teman, khair, disiapkan maka ini adalah rezeki mutlak saya artinya akan sampai kepada saya nih sama halnya ada juga orang tidak bekerja tidak apa orang tuanya yang setengah mati bantin tulang begitu meninggal dapat warisan itu mutlak semua sifatnya mutlak itu artinya akan sampai dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi riwayat Imam Ahmad kalau seseorang itu lari dari rezekinya lari dari rezekinya Sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan datang mengejarnya seperti mati mengejarnya. Ini hadis agung ini, luar biasa. Antum kemanapun akan datang tuh rezeki Duduk di rumah tetangga antarin makanan. Sampai ke kita itu. Bayi janin di dalam perut gak pernah bekerja. Cuma ngambang di dalam kantong air, hidup sembilan bulan, keluar kayak antum nih sekarang. Dari mana asopannya? Ibunya setengah mati, Allah buat sedemikian rupa sistem, sehingga dokter ada belajar, kalau bayi itu butuh nutrisi, butuh butuh asam folat dalam susu, butuh vitamin-vitamin, ibunya dianjurkan yang hamil, makan ini bu, makan ini bu ibunya setengah mati, munyah, dia saripatinya melalui plasenta masuk ke bayi selesai, so, enggak bekerja, enggak apa datang mutlak datang kepada dia dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW kalau tidak salah, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Alaihi Wasallam tidak ada jiwa di sini yang bernyawa. Meninggal dunia, illa kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya yang telah Allah catatkan. Apa kata Ibn Qayyim, rahimahullah? Saya selalu bahagia dan senang. Selalu bahagia dan senang. Tidak pernah ada kesedihan, saya rasakan kata Ibn Qayyim. Karena saya tahu, kalau ajal saya sudah ditentukan waktunya oleh Tuhan saya, tidak akan lebih sehari, tidak akan kurang sehari. Untuk apa dipikirin? Kalau sebelum ajal itu, 65 tahun dia mati di hari Kamis tanggal 17 misalnya, kalau sebelum hari itu mau ditabrak mobil, mau kena penyakit parah, tidak akan mati. Kalau sudah tiba hari itu, walaupun dia jaga makanannya, olahragawan, badannya kekar, selalu olahraga, makanannya sehat, kaya raya, tetap mati. Kata Ibn Nukayyim, saya selalu senang karena sudah tahu tuh penentuan ajal. Walaupun saya tidak tahu kapan terjadi, tapi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, sudah tinggal ikhtiar. Dan beliau mengatakan, ini saksi bahasan kita, saya selalu senang dan tenang, bahagia selalu, Karena saya tahu rezeki saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya dan tidak akan diambil oleh orang lain. Enggak ada ceritanya Ikhwanie, campkan baik-baik itu. Tidak ada istilah dalam agama kita rezeki kita diambil oleh orang lain, enggak ada, enggak ada itu. Saya waktu ngisi pengajian tentang tauhid di Surabaya Tabligh Akbar di Alir sejak waktu itu, kalau tidak salah dua tahun lalu, sempat ada yang datang ke saya. Pengusaha-pengusaha, muda. Salah satunya datang kepada saya, Ustaz, bagaimana memahami keadilannya Allah Azza wa Jalla. Ana, dia bilang sama beberapa teman-anak -teman ini, masuk ke satu proyek. Ada empat orang teman, jadi lima dengan saya. Dia bilang lima dengan Ana ini, lima orang ini, pada saat goal proyek itu, empat sahib Ana ini teman-Ana -teman dapat semua, Ana sendiri enggak? Padahal kalau dilihat dari sisi ketakwaan Kekuatan ibadah Anda bisa mengatakan Anda lebih baik daripada mereka Berempat Tapi mereka yang dapat Bagaimana memahaminya Ustaz? Saya cuma jawab dengan satu Belum rezi Antum Selesai Udah. Biar Antum mau nangis darah Tidak bakal sampai ke Antum -tum. Dan biar kita Duduk tenang sampai ke kita Kalau mutlak, gak bisa gak subhanallah saya punya pengalaman pribadi di Surabaya ada yang saya mar sekali, madu mungso sering saya suka beli enak itu, dibungkus kecil-kecil saya kalau ke Surabaya sering beli saya beli waktu itu subhanallah 50 biji emang gemak kenapa? jadi saya beli sampai 50 biji ikhwani taruh di kerasa kecil lagi nunggu pesawat, satu jam lagi take off di Jakarta, saya tunggu di launch di bandara sambil buka komputer, laptop saya sambil ngetik-ngetik, misi waktu subhanallah, saking asiknya saya ngetik-ngetik, nyusun-nyusun tulisan gak lama kemudian dipanggil maka saya tutup laptop saya masukkan di tasnya, lalu saya keluar saya lupa tuh kresek tadi di sebelah saya nanti tiba di Jakarta, udah turun kayaknya ada yang kurang nih kok cuma tas laptop sama koper saya nih oh madu mungso saya ketinggalan di launch tapi saya sudah tahu ilmunya oh belum rezeki saya udah lah Enggak bakal sampai di mulut antum kalau bukan rezeki antum kita beli makanan pernah gak kemudian bawa pulang ke rumah ini terutama kalau yang sudah punya anak-anak nih. taruh di kulkas niat mau makan besok besok kita buka sudah dimakan sama anak-anak rezekinya dia kan rezeki kita ini yang sifatnya mutlak Faham ini Tak usah nyesal dengan sesuatu yang kita tidak dapatkan Ada orang ikhwan Dia kurung dirinya Di bincir kehidupan yang dia buat sendiri Ini harus antum dobrak ini. Seperti ini Ada orang bilang Saya kalau tidak minum kopi pagi hari Kepala saya pusing Kalau kira-kira enggak ada kopi pusing enggak? Hah? Ini hidup atau enggak ini? Hah? Atau enggak ada nyaut. Kalau ada orang bilang saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing, kalau gak ada kopi pusing gak? secara ilmu medis pusing dia sugestinya begitu kalau saya tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing pusing benar kalau gak ada kopi tuh. dia kurung dirinya di bingkai itu sendiri, dia yang buat tuh. padahal kalau dia tidak bilang itu ada kopi, ada susu, ada teh ada apa saja minum, bismillah, gak apa-apa teman-teman yang masih merokok Coba tanya, kenapa anda merokok? Jawabannya umi begini, saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok tidak percaya diri. Itu sugesti negatifnya tuh. Jadi sudah tertanam di benak dia, gitu kan? Kalau bahasa kita sudah diniatkan begitu, niat sudah ditekatkan dalam diri dia, sehingga memang tersaringlah di otak dia. Ya, di tubuh dia ini harus merokok. Kalau enggak, enggak percaya diri. Kalau enggak, maka tidak ada masalah sebenarnya. gitu kan? Sama halnya orang bilang, saya kalau tidak menikah sama orang ini, saya bisa gila. Nanti gila benar. Kenapa? Masih banyak manusia seperti dia. Cuma beda paras wajah, beda kulit saja. Cari, minta kepada Allah SWT. Allah SWT buat variasi kok ini. gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian mengatakan melihat lawan jenisnya dan bangkit syahwatnya jadi pengen berbuat yang haram maka kembalilah kepada pasangannya kerana pasangannya memiliki apa yang dimiliki orang itu kemaluannya sama saja ini kemasannya yang berbeda sama saja jangan terpengaruh dengan kemasan-kemasan gitu ya. kemasan ini boleh kita cari yang terbaik tapi jangan terpengaruh kita makan nih ini rendang, ini sayur asam, ini rawon, ini sambel, macam-macam tempe. Waktu antum cuil-cuil dikit, dicampur-campur, kita masih bisa bedain mana nasi, mana tempe, mana sayur asam, mana rawon. Ada tercampur dari satu. Waktu kita taruh di lidah kita kita masih bisa bedain tuh, oh ini rasanya ini, oh rasanya ini. Tapi kalau sudah lewat sedikit saja, ukuran gini aja di tenggorokan kita, masih bisa bedain mana rawon, mana sayur asam tadi, mana tempe. Sudah enggak bisa. Itu tuh kemasan di luar saja kemasan di luar, fahami ini poin penting rezeki yang mutlak akan datang kepada siapapun termasuk yang kafir dan dia tidak akan meninggal kecuali sudah diantarkan kepada dia semuanya tidak terkecuali, hadis Nabi SAW jelas, ada rezeki yang kedua di atas pohon bergelantungan untuk naik semua orang bisa kafir atau mukmin. tapi dia butuh tangga tangga ini ikhwani adalah keterampilan ilmu ada orang sekolah S1, supaya nanti dia ngajar bisa dapat gaji. Ada orang sudah S1, dia mau S2. Karena kalau dia ngajar di kampus S2, gajinya lebih tinggi. Ada yang sudah S2, dia mau S3. Ada yang sampai kejar profesor. Ada orang punya satu restoran, mau buka dua restoran cabang. Ini adalah tambahan ekstra. Dia butuh ilmu untuk itu. Ilmu itu tangganya. Nanti kalau dia sudah punya tangga, dia naik ke atas. Dia boleh petik buah yang dia mau makanya orang kaya ada yang punya lima punya sepuluh hotel misal memang dia ikhtiar dia berusaha dia kuasai ilmunya dia naik tangga dia petik semua tuh yang dia mau dan ini tidak ada batasnya nih. ini jangan dibayangkan pohon kecil ini cuma eh, simbol saja penjelasan ini pohon yang raksasa besar miliaran buahnya tidak pernah habis dipetik keluar lagi terus begitu semua orang bisa pakai makanya semua orang satu orang buka restoran yang seratus orang juga buka restoran tidak ada masalah tinggal bagaimana dia menguasai bidangnya cuma perbedaan antara rezekinya orang beriman dengan orang kafir di masalah keberkahannya karena orang-orang beriman dilarang oleh Allah mengambil buah yang busuk dan berulat tidak nah, boleh ini halal haram nih ini yang berjatuhan nih ambil yang bagus saja ya yang masih bagus, yang busuk jangan ada yang antarin kita makanan sampai ke rumah udah bagian tuh sebenarnya. Tapi ternyata kita tahu ini dari uang hasil curian. Ini uang hasil korupsi, jangan dimakan. Jadi kita bisa nolak itu buah yang berjatuhan. Buah yang bergelantungan juga petik yang berkualitas saja. Jangan petik yang lain. Yang berulat-ulat enggak usah. Orang kafir enggak semua diambil sama dia. Di situ perbedaannya. Terbuka sekali pintu rezeki. Ya jangan antum heran, kenapa ada orang aliran sesat, kafir, tapi kaya raya. Memang dia ikhtiar Itu kan. Makanya jawaban Syekh Huthaymin rahimahullah Yang luar biasa, yang saya tangkap Memang ini kedalaman ilmu beliau Waktu ditanya Syekh, bagaimana Kita menanggapi orang-orang Syiah Yang dimana-mana sudah punya Kampus, sudah punya yayasan, sudah punya Usaha, pengusahanya Banyak Kata Syiahnya, apa yang dilakukan oleh mereka, lakukan juga dan double kalau perlu. Kalau mereka punya seminar satu antum buat dua seminar. Kalau mereka punya satu perusahaan antum punya dua perusahaan. Mereka punya satu kampus antum punya dua kampus. Enggak usah di kantor itu, enggak usah di anu. Jelasin sedikit saja tentang kesalahan mereka, selebihnya kita berbuat. Berikan penggantinya buat umat. Jadi seperti itu memahaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ghafir ini dalil yang ketiga. Surah Ghafir surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu allazi ja'alalakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa shawwarakum fa ahsana shawwarakum wa razaqakum minatt thayyibat. Sampai sini saya terjemahkan dulu. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian qarara Qarar ini ulama tafsir jabarkan makna yang luar biasa. Qarar artinya bisa didudukin, bisa diinjak, bisa ditidurin, bisa diambil, difungsikan tanahnya, bisa dicocok tanamin, bisa dikeluarkan harta yang tersimpan di bawah dari emas, perak, apalah segala. Dikeluarin. Bumi Allah jadikan seperti itu. Bisa dibangunin. Itu artinya Qarar. Kita bisa injak, bisa tidurin, bisa bangunin Bisa cocok tanam, bisa ambil tanahnya dipakai Bisa dikorek bagian dalam, dikeluarkan isi-isinya yang berharga Kata Allah, Allah menjadikan itu semua Enggak ada, siapa yang bisa mengatakan dia yang buat itu Allah Azza wa satu-satunya zat yang mengakui itu Juga menjadikan langit sebagai bangunan Langit sebagai bangunan Dan kita lihat sendiri di atas kepala kita, serta Membentuk dan melukis kalian dengan sebaik-baiknya Allah Al-Zawajal melukis, membentuk ini luar biasa Kemarin saya sempat kasih contoh Saya ulangin kembali contohnya Untuk mereview lagi untuk kita bahas tema Kenalilah Tuhan, aku akan bahagia Kalau seorang pelukis duduk di sebuah tempat Kemudian dia melukis sesuatu di hadapannya Ada pemandangan yang bagus Tumbuh-tumbuhan, lautan, langit Digambar persis seperti itu kita lihat lalu apa kira-kira kita katakan tentang lukisannya kalau dia lukis persis seperti apa yang di depan kita keindahannya sama, warnanya mirip bentuknya sama saya yakin kita akan mengatakan hebat lukisannya bagus, bahkan sering lukisan dijual sampai miliaran rupiah nilainya hanya karena mirip persis seperti uh, objek yang sedang digambar bayangkan padahal kita lupa orang ini hanya menciplak dari sekian luas alam semesta ini kita lupa yang besar ini dan kita kagum dengan yang kecil kita lupa yang bergerak dan kita kagumi yang tidak bergerak bagaimana ini dia melukis burung-burung misalnya dilukis atau pohon-pohon kita tidak bicara masalah hukumnya tentu tidak boleh melukis yang bernyawa tapi ini orang mengukis misalnya cuma lukisan kita kagum sementara yang bergerak dan dibentuk oleh Allah ini lukisan yang luar biasa. Nih. Ini semua alam semesta ini, ini bukan cuma sekedar lukisan yang kita pahami, cuma bisa ditempel di tembok kita kagum dengan lukisan yang bagus nih. Ini semua lukisan bergerak nih. Pohonnya berbuah, makhluknya berjalan, udaranya banyak, pergantian siang malam, ini luar biasa. Bagaimana bisa manusia lalai dengan masalah-masalah seperti ini? Allah mengatakan dan dialah yang telah melukis dan membentuk kalian dan semua ini makhluknya Allah. Dan menyiapkan rezeki kebutuhan kalian dari hal-hal yang baik. Yang Allah bolehkan saja halal. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian satu-satunya Allah. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci dan maha tinggi Allah. Tuhan alam semesta. Dalil yang terakhir dalam pembukaan. Ini sebenarnya masih di awal-awal karena semua selalu saya buka dengan dalil supaya jelas duluan. Target bahasan kita pemberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Qaf. Surah nomor 50 ayatnya 6 sampai 11. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Afalam yanduru ila as-samai fi auqohum kaifa bana'inaha wa zayyanaha laha min furuj Tidakkah mereka itu Semua manusia dan jin Kita bicara lawan ke manusia aja saja deh, Kalangan kita Tidakkah mereka melihat Kelangit di atas kepala mereka Bagaimana kami membangunnya Kita kadang-kadang Subhanallah kagum dengan bangunan Misalnya masjid ini kekar besar Atau ada sebuah istana yang besar Kita kagum, oh hebat ya Bagus ya Terus kita lupa bangunan yang lebih besar di atas kepala kita Padahal bangunan-bangunan dunia ini, kalau kita sudah naik pesawat misalnya, tidak kelihatan lagi tuh semewa apapun rumah itu. Tapi langit, enggak bisa. Kita enggak bisa tinggalkan, selalu ada di atas kepala kita. Mau di atas pesawat, mau di bumi, dengan kokohnya. Dalam ayat lain, Allah mengatakan, Bighayri amadin faraunaha, kami bangun langit tanpa tiang men menyanggahnya. Enggak bisa, para arsitek sekarang manusia mengatakan, tidak bisa bangunan tanpa tiang, enggak mungkin. Harus ada tiang. Kalau tengah-tengahnya begini kosong, pasti pinggir kiri kanannya semua ada yang ditarik benang, diikat di sebuah, pasti ada tak ta, ta, tiangnya. Gak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Kemudian kata Allah, kami bangun, kami hiasi dengan bintang-bintang. Kalau rumah ditaruh lampu yang mewah saja, Ikhwan, warna-warni, warna kuning, lah, warna coklat, lah ada lampu sorotnya. Kita luar biasa. Kalau masuk di hotel-hotel mewah, kita lihat, bagus sekali. Kita lupa, ini depan mata kita lampu kecil, bisa pecah, bisa putus Setiap hari tuh dari kita masih belum lahir, dari sebelum Adam AS ada Ayah kita yang sudah ribuan tahun yang lalu, manusia pertama Itu langit sudah terang tuh, bintang-bintangnya Gak ada istilah mati karena sudah rusak, putus, gak ada nyala terus, lupa gak lihat itu bintang-bintang Kata Allah, lihat bagaimana kami hiasi langit itu dan mereka tidak temukan sedikitpun furuj, furuj itu yang berarti celah, kekurangan, retak sedikitpun tidak ada. Wal arda madadnaha wa fiha rawasiya wa ambatna fiha mingkul zaujin mahid, bahid. Dan bumi yang telah kami hamparkan dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Gunung-gunung yang besar Itu Allah yang bahasakan kami yang pancarkan itu Dan kami tumbuhkan Di atas bumi itu Setiap sesuatu Berpasang-pasangan Tabsiratam wa zikra kulli abnim munib Itu sebagai ilmu Tabsirat itu ilmu Penjelas ya, Supaya dia tidak bertanya-tanya lagi dan peringatan bagi hamba yang munib, munib itu cerdas, jeli, peka, sensitif dia melihat matinya Allah ini. Wanzalna minas sama imaan mubarakan faambatna bihi jannah yang wahabal hasyidah. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat dan biji-biji yang siap untuk menumbuhkan pohon-pohon. Wan -pohon. nakhlah basiqatin tal'un nadid dan juga pohon-pohon kurma yang banyak memiliki mayang-mayang, tangkai-tangkai yang nanti dari situ keluar buah-buah kurmanya yang banyak sekali. Dan kurma itu pohon yang luar biasa. Dia mirip dengan kelapa, umurnya bisa sampai ratusan tahun. Dan kalau berbuah itu, kalau yang normal, yang bagus Itu bisa banyak, sampai seribu kilo kadang-kadang turun kurmahnya gitu. Memang ayat-ayat tanda Allah yang luar biasa dan buah kurma ini Memiliki sekitar kurang lebih 300 macam kurma 300 macam kurma Mayoritasnya 90% kurma kering Dan kurma yang kering ini bisa bertahan sampai setahun, dua tahun gak rusak Gak ada buah seperti kurma Makanya Allah Azza Jal tekankan masalah itu Rizkan bil ibad sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Wahyai Nabi Nabil datang mayita dan kami hidupkan dengan air hujan juga itu negeri yang sudah mati kering. Allah turunkan hujan sebentar keluar semua tanaman-tanamannya. Kazaikal huruj. Begitulah kalian akan dikeluarkan nanti dibangkitkan. Di dalam hadis bukhari kata Nabi S.W.T pada saat tiup sangkakala yang kedua maka Allah Azza Wajalla menurunkan hujan dari langit. Yang akan menimpa Setiap tulang ekor kalian Kemudian kalian akan tumbuh Seperti punya tanaman-tanaman Jadi emang seperti itu Begitu Allah SWT akan menghidupkan kita nantinya Baik ikhwan Kita masuk ke masalah yang lebih dalam Dalam masalah rezeki ini Dan ini sebenarnya sudah masuk ke poin-poin inti juga Ada Kiat Yang diajarkan oleh Allah Azza SWT Untuk mempertahankan nikmat ini untuk menambahnya jadi seperti orang kalau buka usaha ada kiat-kiat untuk mempertahankan usahanya dia menguasai bidangnya dia menjaga kualitasnya dia menjaga hubungan dengan pegawainya, ada kiat-kiatnya kalau tanpa itu amburadul semua kalau dia pecat-pecat pegawainya gak ada pegawai, siapa yang mau kerja dia menjaga kualitasnya, rusak makanannya, gak ada yang beli gitu kan. ada kiat untuk menjaga kalau dijaga maka akan terjaga itu. Maka di dalam tulisan saya ini ada 10 kiat untuk menambah rezeki itu. Semua rezeki secara global apapun sifatnya. Yang pertama ikhwani adalah syukur. Syukur. Ucapkan alhamdulillah dengan merenungi, meresapi makna itu. Syukur akan mendatangkan Rezki tersebut ya, Tambahannya Terus ekstra Jadi seperti kalau kita Beli buah Beli sekilo Nanti akan bertambah tuh Jadi dua kilo, dengan harga sekilo saja Di alam manusia itu susah Gak ketemu, tapi di alam Yang diajarkan, atau maaf Di ilmu yang Allah Azza Jal'ala Ajarkan kepada kita, itu ada Ada istilah Melakukan satu perbuatan Allah, dibalas berlipat. Membeli se sekilo buah, dapatnya harga sekilo dapatnya sepuluh kilo. Itu kan dalam Islam kita tahu, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi S.A.W. setiap amal salih dilipat-gandakan sepuluh kali lipat, bahkan tujuh ratus kali lipat. Jadi balasannya berlipat-lipat. Itu terjadi. Kalau transaksi dengan Allah azza Azzawajal, maka seperti itu. Syukur ini, harus selalu diucapkan dalam segala keadaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Non-stop Tidak boleh diberhentikan Bahkan sebagian ulama' salaf Mereka setiap kali langkahnya Setiap kali menarik nafasnya Selalu ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Terus Kena mereka tahu ini kata kunci Passwordnya untuk bertambah nikmat. Itu saja Makanya setiap kali kita lihat Habis makan ada dua Alhamdulillah Habis minum, bangun tidur Balik Masuk ke dalam rumah Setelah aktivitas ada pasti Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pujian ini akan Menambah rezeki tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalilnya dalam surah Alam Qabud Alam Qabud surah Nomor 29 ayat 17 A'udhu billahi minas rajim Innamata'budunam min dunillahi awthana wa takhluquna ifka' Saya terjemahkan dulu sampai sini semua kata Allah yang kalian sembah selain Allah, pohon, kakramat, jimat, ka kuburan, ka apa saja, semua itu awthana, itu berhala-berhala. Berhala ini kalau kita bahasakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalian buat-buat itu dengan kedusnaan Bohong tuh Orang-orang yang jimat dijahit jahit Kemudian dia bilang bisa berikan kekebalan Dia bohongin dirinya Dia tahu tuh kain, tak ada fungsinya Orang yang minta-minta kepada pohon Dia tahu pohon, tak bisa buat apa-apa Patung dibuat, dipahat sama dia Dibuatin mata, dibuatin mirip dengan apa gitu Kemudian diminta-minta sama dia Dia bohong tuh Dia dusta jadi dia tahu dia tak bisa buat apa-apa Kata Allah Bohong kalian buat itu. Kau ngapain dibu diri sendiri? Lalu kata Allah azza jalla, Innaaladzina ta'buduna min dunillahi la yamilikuna lakum rezqan fa betagu indallahi rezq. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari rezeki kalian. Tidak bisa mereka siapkan kalian oksigen, cahaya, suara. Semua kebutuhan kalian itu tidak bisa mereka lakukan apa apa maka hanya carilah rezeki itu kepada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala dan sembahlah dia ikuti hukum-hukumnya apa yang dia turunkan yang halal nikmatin yang haram tinggalkan yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. jahui ini saksi bahasan dan syukurilah itu alhamdulillah maka pasti akan bertahan tu nikmat. ilaihi turja'un Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Masih poin pertama masalah syukur ada dalil yang lain. Surah Sabab, Surah nomor 34 ayat 15. Sabab ini nama lainnya negeri Yaman. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih dinamakan Sabab, tapi di zaman Nabi Muhammad saw itu sudah dinamakan Yaman, negeri Yaman. Allah ceritakan tentang negeri Sabab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillah innasyaitonir rajim laqad kana lisaba'in fi maskanihim Di kehidupan negeri Saba dulu orang Yaman itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Jannatan ayamin wa syimal Di negeri Yaman itu di sisi barat dan timurnya penuh dengan kebun-kebun yang lebat. Kata ulama tafsir, di sisi baratnya semuanya tumbuh-tumbuhan sayuran, di sisi timurnya semuanya buah-buahan sampai waktu itu Yaman menjadi negeri pemasok di dunia semuanya ada dan pada saat itu yang menjadi rahasia keberhasilan saudara Allah azza wajalla mereka buat bendungan namanya Sadul Ma'rib. Ini kalau teman-teman ikuti di ceramah saya di web atau di YouTube tentang Sirah Nabawiyah di seri-seri awal atau dua itu saya membahas panjang lebar tentang masalah ini. Bagaimana awal suku yang suku Arab yang keluar dari Yaman namanya Jurhum itu setelah hancurnya Sadul Ma'rib ini setelah hancurnya bendungan ini karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Allah datangkan banjir besar hancur kemudian kebun-kebun ini Allah ganti semua dengan pohon-pohon yang tidak baik gitu kan? pohon sidir yang berduri pohon cemara yang tidak lagi bisa dipakai apa-apanya cuma sekedar menaung saja dari panas, gitu kan? menyerap air hujan jadi tidak lagi yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu tapi saya tidak bahas masalah itu yang jelas Allah SWT mengatakan dulu negeri Sabah itu punya kelebihan makmur Kulumir zikirabbi kum washkurulah. Ini kata kuncinya kata Allah. Makanlah, nikmatin hasilnya yang telah kami tumbuhkan kami keluarkan buah-buahan dan sayurnya dan syukurlah bersyukur. Ternyata penduduk Sabak tidak bersyukur, maka Allah sementara hancurkan bendungan mereka. Kalau kalian bersyukur sambil mengimatin yang halal itu. Baldatun tojibatun warok bun gapur negeri kalian akan jadi baik makmur dan kalian akan temukan Tuhan kalian maha pengampun kalau kalian buat salah. Lihat bagaimana Allah Azza Wajalla membahasakan yang sangat jelas.